Svalačno sredjera leh, berita siang edisi hari ini Rabu 22 Juni 2016, kembali dibacakan oleh saya, Ahyar. Kementerian Dalam Negeri persilakan pemda gugat pencabutan peraturan daerah ke Mahkamah Agung. TKI diminta tidak melalui jalur ilegal san mudik ke tanah air. Pol Dario tingkatkan pengemanan wilayah perairan Natuna.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 Sederalun Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sony Sumarsono mengatakan pemerintah daerah yang peraturan daerahnya dibatalkan oleh Kemendagri bisa menggugatnya melalui Mahkamah Agung. Ia tak mempermasalahkan jika ada pemda yang berkeberatan adanya pemangkasan regulasi itu. Sumarsono menegaskan bahwa apa yang dilakukan Kemendagri semata-mata untuk memperpendek jalur birokrasi dengan adanya efisiensi perda, maka pengurusan izin bisa lebih cepat. Tahnya perda yang dicabut bahkan sebanyak 111 peraturan menteri dalam negeri juga dicabut oleh Kemendagri. Salah satu permendagri yang dicabut yakni terkait izin gangguan. Menurut dia, keberadaan syarat izin gangguan justru mempersulit pelaku usaha untuk membangun tempat usaha. Sumarsono menambahkan sebanyak 3143 peraturan yang telah dibatalkan itu tersebar merata di seluruh provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia. Peraturan-peraturan itu dianggap bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Syederalun Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI, Nusron Wahid mengimbau dan mengingatkan para tenaga kerja Indonesia di negara tetangga, khususnya di Malaysia, untuk tidak melalui jalur ilegal saat mudik ke tanah air. Demi kebaikan, keselamatan dan juga keamanan, TKI harus tetap melalui pintu imigrasi dan menggunakan mudah transportasi resmi. Nusron mengatakan sudah ada sekian kejadian tentang TKI yang nekat mudik melalui jalur ilegal, mulai dari tertangkap pihak keamanan hingga kecelakaan di laut. Karena itu, TKI diminta jangan mengambil risiko dengan mudik melalui jalur ilegal. Nusron juga meminta para TKI jangan percaya rayuan calu yang menawarkan biaya mudik lebih murah, namun mempertaruhkan keamanan. Ia mengatakan jalur mudik ilegal yang sangat membahayakan biasanya menggunakan kapal kecil melalui daratan laut di kawasan Nunukan, Kalimantan Timur, Pangkal Pinang, dan Batam di Kepulauan Riau. Menurut Nusron, pemerintah telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya memberikan pelayanan maksimal, mengingat setiap menjelang lebaran pasti banyak TKI yang mudik. Sideralun Kapolda Kepulauan Riau, Bridjen Sam Budi Gusdian, mongatakan akan terus meningkatkan pengamanan wilayah perairan Kabupaten Natuna dari pencurian ikan oleh nelayan asing demi kedaulatan NKRI. Bridjen Sam mengatakan, Cina masih menganggap perairan Natuna bagian dari lautan mereka. Presiden sudah memerintahkan untuk mempertahankan kedaulatan. Tentu membutuhkan perhatian semua pihak, baik Polri, TNI, KKP, Bakamla, dan instansi terkait lainnya. Karnaitu itu, Bridgen Sam menegaskan pihaknya sekuat tenaga bersama komponen lain berupaya mempertahankan NKRI ini dari segala bentuk ancaman. Polda Kepri tidak akan mentolerir kasus Punjurian ikan oleh nilaian nelayan asing di Natuna dan akan menangkap pelakunya. Akhir-akhir ini kapal nelayan Cina yang dikawal kapal penjaga pantai mereka masuk ke wilayah Indonesia di kawasan Natuna, Provinsi Kepri. Kapal TNI Angkatan Laut sempat menghalau kapal-kapal tersebut agar tidak masuk wilayah Indonesia, khususnya perairan Kabupaten Natuna. Syederalun, Bares Krim Polri membongkar pabrik vaksin palsu di Pondo Aren, Tangerang Selatan. Ada lima pelaku yang ditangkap, yakni M, T, A, S, dan L. Mereka memasukkan vaksin campak, polio, BCG, tetanus, dan hepatitis B. Direktur Tipit Eksus Baris Krim Polri, Bridgen Agung Setia mengatakan, penyidik dari Subdit Industri dan Perdagangan melakukan penggerebekan pabrik vaksin palsu pada Selasa sore. Di lokasi, poli, di lokasi polisi menyita vaksin palsu serta bahan-bahannya. Lima pelaku yang ditangkap itu mulai dari pembuat dan penyalur vaksin palsu, terdiri dari pemilik apotek, kurir, produsen, dan bagian packing. Pra pelaku ini ditangkap di daerah Kramajati, Jakarta Timur. Agung mengungkapkan, di lokasi pabrik ditemukan tempat yang tidak steril dan penuh dengan obat berbahaya lainnya, serta alat untuk membuat vaksin, mulai dari botol ampul, bahan-bahan berupa larutan yang dibuat tersangka dan labelnya. Para pelaku kemudian digering ke bareskrim polri dengan barang bukti. Pemeriksaan dilakukan secara intensif untuk mengungkapkan lamanya pembuatan pabrik palsu ini, serta peredarannya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambia FM. Sederlun hujan lebah disertai cuaca ekstrim dan gelombang tinggi menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Banjir dan longsor di beberapa titik di Sulawesi Utara itu telah memakan korban jiwa. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BMPB Sutopo Purwonugroho mengatakan, data sementara yang dihimpun BPBD Provinsi Sulawesi Utara, bencana banjir dan longsor terjadi di Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Kepulauan Sitaru, Kabupaten dan Kepulauan Sangihe. Data sementara dampak benjana banjir dan longsor empat tewas, satu orang hilang, dan ratusan rumah rusak. Sutopo menjelaskan, hingga saat ini gelombang tinggi dan cuaca ekstrim menyebabkan akses laut menuju kepulauan Sangihe belum dapat dilakukan dengan kapal laut. Komunikasi dengan BPP di setempat juga terkendala sehingga data masih terbatas. Sementara itu di Kota Manadu diterjang banjir, longsor, aberasi, dan angin kencang. Banyak pohon tumbang di jalan. Sato orang tewas saat kenderajannya tertimpa pohon tumbang. BNPB hingga saat ini masih terus mengumpulkan data terbaru akibat banjir dan longsor di Sulawesi Utara. Sederlun, 3 anggota kelompok Abu Sayyaf, tewas dan 10 lainnya luka-luka dalam pertempuran di kota Patikul, Sulu, di Filipina Selatan, Selasa Sore. Sementara 16 tentara Filipina juga luka-luka dalam pertempuran tersebut. Maj Filemontan, bicara Komando Mindanao Barat Angkatan Bersenjata Filipina mengatakan kontak senjata itu terjadi pukul 14.20 waktu setempat di Bud 2 Pansul ketika operasi keamanan berlangsung. Menurut Tan, para prajurit dari Batalion Infantri ke-32 Angkatan Darat bentrok dengan sekitar 200 gerilyawan selama satu setengah jam sampai para gerilyawan berlarian ke arah yang berbeda. Berdasarkan informasi dari militer, tiga anggota busayaf tewas dan 10 lainnya luka-luka. Sementara 16 prajurit angkatan darat yang luka-luka telah dibawa ke sebuah rumah sakit di Kemp Teodulfo Bostita di kota Jolo yang juga berada di wilayah Sulu. Sederlund penyerang tim nasional Swedia Selatan Ibrahimovic mengonfirmasi bahwa Piala Eropa 2016 akan menjadi turnamen terakhir bagi dirinya. Setelah turnamen striker Borussia 34 tahun itu akan mundur dari gelandang internasional. Pertandingan terakhir Grup E Swedia melawan Belgia di Allianz Rivera Nest Rabu malam nanti. Laga ini kemungkinan besar menjadi pertandingan pamungkas bagi Ibra membela negaranya. Swedia dipastikan angkat koper apabila kalah dari Belgia pada laga nanti. Saan ini Swedia berada di peringkat ketiga dengan merangkum satu poin atau tertinggal lima angka dari Italia yang berada di posisi teratas. Swedia memang lolos ke Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brasil. Meski Swedia punya opsi untuk memilih tiga pemain senior, Ibra tetap berkukuh pada putusannya, yaitu pensiun dari Timnas. Sekalipun Swedia tersisih di fase grup Piala Eropa 2016, Ibra mengaku tetap bangga.